Pak b o b i selamat sore. Ya. Silakan. Selamat siang Pak b o b b sorry. Silakan、ya. Pak. Itu sangat aneh ya. Suatu institusi seperti BI bisa ada kesalahan admin seperti ini. Itu sebenarnya g a k bisa terjadi. Dan kalau memang itu udah sampai terjadi ya b e t u k lah buat si、uh, direktur BI-nya itu. Jadi sebenarnya kesalahan-kesalahan seperti ini kan untuk institusi s e g i t u t o r nggak bisa salah. Apalagi biasanya bikin-bikin surat-surat itu kan bukan t i n diri yang bikin. dia kan cuma tinggal ngecek sekretarisnya ada lagi sekretarisnya ada lagi gitu loh jadi ini kayaknya ya bikin tambah ya juga saya sama BI, makasih ya terima kasih kembali saya ke Pak Adi terlebih dahulu selamat siang Pak Adi s i l a k a n Pak Adi selamat siang s i l a k a n Pak ya, kontaknya kelihatannya kan ingin melindungi gubernur BI yang sekarang mungkin dah jadi orang nomor gue gitu ya kalau kontaknya seperti itu ya pasti itu bohong Jangankan yang BI yang, yang Indonesia Yang n e g a r a urusannya Kita surat RT aja n gak g pernah salah kok Apakah itu sekretaris RT Atau kepala RT, RW Itu n gak g pernah salah Apalagi BI yang sedemikian besar Itu pasti ada usaha kok Yang ingin melindungi Oh yang sekarang orang jadi nomor dua i t u pasti itu Ya Pak Adi Terima kasih Pak Hartono, selamat siang s i l a k a n Menurut saya itu kalau kita selidiki masalah arbitrasi atau kesalahannya itu terlalu jauh ya. Saya lihat sudah berbelit-belit. Lebih baik itu di、A、itu aliran dana yang 6 7 t r i l u apakah ada di korupsi atau tidak itu aja yang diperlu yang diperiksa. Kalau misalnya nggak ada korupsi ya siapa yang korupsinya itu aja saya kira itu setiap t u Iya. Terima kasih Pak Hartono, Pak Adi. Selamat siang. Uh, iya, silakan Pak Di.、Uh, memang kalau itu namanya nggak ditulis cuma Gubernur BI doang,、gitu. kan m e s t i n a d a namanya siapa, gitu kan? g a Pak Gunawan, selamat siang. s a n a t siang. y a silakan. Iya Ibu, berkaitan dengan kesalahan kutip ini, sepertinya tidak bisa dimaafkan. Kalau menurut saya, sehingga pejabat-pejabat yang terlibat dalam salah kutip ini mestinya mendapatkan sanksi. Itu saja dari saya, terima kasih ya. Baik yang terakhir Pak Wempi, selamat siang Bapak Iya selamat siang Bu s i l a k a n Iya komentarnya singkat saja Bu、e, Salah kutip Itu pekerjaan Anak-anak sekolah dasar Bu Jadi menurut saya Itu semua rekayaan Selamat sore Pak Nyoman Selamat sore Ya s i l a k a n Pak Nyoman Ya begitulah hidup いいですよ。どうもありいました。りがと Pintar tapi p u r a p u r a r itu lebih bahaya daripada orang goto, bodoh. Karena orang bodoh kan bisa diajarin. Kalau orang pinta pura-pura bodoh dia lebih pintar dari kita. Tapi dia menggunakan celah-celah、uh, itu. Terima kasih. Ya Pak Hari, terima kasih. Pak Alamsyah, sore Pak. Selamat sore, d u Ya, silakan Pak. Menurut saya, Dua, seperti B, I, I, I, I, I, I, I, I, suatu ya s a t u bank sentral ya sangat memalukan bu. Terima kasih bu. Saya ke Pak Andi. Selamat sore Pak Andi. Silakan Pak. Itu nggak masuk akal kayaknya bu. Mau mengeluarkan duit 6,7 triliun di posisi salah. Emang g a k benar bu. t e r i Makasih. Pak Wali. Sore Bapak. Silakan.、Uh, yang pertama per perlu diselidiki apakah dia penumpang gelap dengan cara itu ada n gak g aliran dana ke rekening miliknya dia, itu oleh KPK tidak terbunyi ya sudah salah berarti, yang kedua untuk perbaikan sistem kalau untuk、uh, melibatkan dana yang besar itu harusnya sistemnya diperbaiki dengan cara a d a cek y a n g di cek jadi gak bisa satu ini aja harus ada double check lah, double check itu sistemnya sistem prosedurnya itu Dipastikan dari sisi sananya bahwa、uh, benar bahwa itu dari surat dari y a n g b e r sangkutan yang diinginkan. Itu aja.、Yeah. Makasih. Pak Ismail, selamat sore Pak. Selamat sore Mbak. Ya, s i l a k a n Pak.、Uh, menurut saya kayaknya aneh ya Pak ya. Harusnya kan setiap、uh, segmen itu punya tanggung jawab masing-masing sampai sebesar mana tanggung jawabnya. Kayaknya ini dibuat-buat alasannya Mbak gak masuk akal. 私は何をしてるの何をしてるの何をしてはのはをしてるの何をしてるの何をしてるの何をはてるの何をしてるの何をしてるの何をしてるの何をしてるの何をしてるの何をしてるの 私たちは、私たちは、私たちは、私 h ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た r は、私た l は、私は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、は、私たちは、は、は、私たちは、私たちは、私たちは、私は、私たちは、私たちは、